Pak Hendra, selamat sore Selamat sore ya, Silahkan Pak Hendra ya, Soalnya itu dagingnya, tidak apa-apa Mbak Coba kalau bahasa m a k m i keluar deh Makasih ya Oke, Pak Julius ya, Selamat sore、silahkan. Ini kemarin masalah Garam kurang, jadi mesti i m p o r Terus、uh, cabai kurang, harga naik Sekarang daging kurang サイビランバギニ、ニパムリンタキタ、カロー、ブルビチャラムランナイカブラシランエコノミ、パートブルビチャラムランナイアンカアンガイトジャガン、ヤンキタスサムランナイアンサーディアンディビサー、マルディス、ラトス、ミリアンユース、アトウムシャワイアン、パトングワンエコノミアンバサン、ジャガジャベ、パンパン、ジャリブラパ、ダリブラパ、ギトアンジャ。 harga berat, dari berapa turun ke berapa itu kan gampang kita ngerti n Nah salah satunya juga da harga daging sekalian d e h gitu、mm -hmm. aja oke, s o r e Pak Hendro selamat sore, silahkan iya, saya kira yang import daging itu, dia itu sendiri kurang peka karena tahu sendiri, Bia Cuka itu kan salah satu terkorup kan dari delapan yang ada di tempat negara kita yang tercinta ini dia kurang ngerti, atau mungkin sudah beli sampai Kurang banyak, mungkin, aduh, itu kondisi j i n i s e b e t u l n y a sangat, apa, sangat memprihatinkan. Saya sangat terima kasih kepada ini, a l Sinta yang selalu memberikan satu, apa ya, satu, satu kesempatan untuk orang mendapat komentar gitu, hal-hal yang sangat sensitif atau sangat mempengaruhi,、uh, boleh dikatakan masyarakat kita. Ya, Pak FM, Bapak, terima kasih ya. Selamat malam, Pak Tony. Salam ya Baik s i l a k a n pak komentarnya Ya inilah kalau yang namanya Bagian perekonomian kita ini Di negara kita ini n gak g peka ya Pertama mereka tuh n gak g tau h Skala prioritasnya apa Nah yang 51 itu Itu sebenarnya bukan ilegal Tapi kurang itu p e l i c i n n y a Makanya dia h a r u s n y keluar、oh. Tapi、hmm. deh, aneh Harusnya dia kan Ya berkurang, tapi mereka gak mau tau bu. selama bukan urusan kantong mereka, selama bukan urusan untuk pendapatan sampingan atau pengulian mereka, mereka、hmm. gak akan care sama itu, tapi diarinanya、hmm. busuk atau dipulangin kembali atau gimana gak akan menggalkan ini, karena mereka gak mendapat keuntungan, itulah r a k t n y a manusia-manusia yang begitu tuh yang mestinya jadi dikirim juga ke luar negeri aja kali, makasih